Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'ukfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wasayyi'ati a'malina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 <tuh> Ma'ashirul muslimin Rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan yang telah lalu Kita telah menjelaskan beberapa syarat Dari syarat-syarat jual beli Yang intinya Kita sebagai seorang muslim di dalam melakukan muamalah Termasuk jual beli Hendaknya benar-benar berupaya Untuk mengerti Mana jual beli yang Mabrur Ya'ini Sesuai dengan syariat Dan tidak ada unsur penyimpangan Dengan terpenuhi syarat-syaratnya dan juga dengan tidak adanya penghalang-penghalang. Iya. Jadi masih harus kita terus belajar di samping mempelajari syarat-syarat jual beli juga kita mempelajari penghalang-penghalang apa? jual beli. Dan kita hanya sekedar mengisyaratkan di antara penghalang-penghalang jual beli misalnya jual beli pada hari Jumat setelah azan yang, ya, yang kedua yakni maksud dengan azan yang kedua yakni azan di mana imam naik ke atas apa? mimbar. Iya. Ini termasuk penghalang jual beli. Walaupun syarat-syarat jual beli sudah terpenuhi, syarat yang terkait dengan orang yang melakukan agar atau syarat yang terkait dengan objek yang diperjual belikan, semua syarat terpenuhi, namun ya ada faktor penghalang di sini. Larangan untuk melakukan jual beli pada hari apa? Jumat ketika azan ya, di mana imam naik ke atas apa mimbar. Idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wadharul bay'. Jika dipanggil kalian untuk melakukan ibadah salat pada hari Jumat apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kalian menuju kepada zikir kepada Allah. Yani kalian menuju ke masjid. Wa dzarul Dan tinggalkanlah jual beli. Ya. Yeah. Walaupun syarat-syaratnya terpenuhi. Namun ada faktor apa? Penghalang. Maka jual belinya ini jual beli yang tidak sah tidak diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan betapa banyak orang-orang yang melakukan jual beli pada hari Jumat ketika adhan apa, yang kedua yang dimaksud tentunya adalah orang-orang yang wajib melakukan jual beli, eh, yang wajib melakukan sholat apa, Jumat, adapun kaum wanita ini lain masalahnya ya yeah. taib, wabilahi tafiq betapa banyak kaum muslimin, ya yeah. Yang mereka tetap saja melakukan jual-beli pada hari Jumat. Imam Khotib ya, sedang menyampaikan khutbahnya tetap saja di pasar melakukan jual-beli. toko tetap buka melakukan jual-beli. Walaupun syarat-syaratnya sempurna, namun ketika ada faktor penghalang, maka jual-beli tadi juga jual-beli yang tidak sah. Termasuk dalam masalah ibadah juga demikian. Ibadah akan terwujud ketika terpenuhi syarat-syaratnya Dan hilang semua faktor-faktor yang menghalanginya Ini kaidah yang sangat penting Solat misalnya Sudah terpenuhi syarat-syaratnya Sudah masuk waktu Sudah mengangkat hadas ya, Akbar dan asghar Sudah menghilangkan najis pada pakaian, pada tempat, pada badan Naam Semuanya sudah syarat-syarat terpenuhi Namun Ada faktor penghalang Contohnya Wanita yang sedang hayub Ya Alhayubu Ini menghalangi apa? Ya Walaupun semuanya Ya Sudah lengkap Namun Ya Ada faktor yang menghalangi Puasa juga demikian Ya Puasa sudah, nah, semua rukun-rukun atau syarat-syarat puasa terpenuhi, hanya saja dia sedang haid atau sedang nifas. Apakah puasanya dikatakan sebagai puasa yang makbul, diterima atau tidak? Jawabannya apa? Tidak. Ya. Jadi pembahasan yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, lalu mimbat hanya sebagai pengingat, ya, karena untuk membahas masalah. Kitabul Buyur, ini membutuhkan waktu yang serius, panjang, butuh ketelitian, ya dan ini mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang. Dan pada kesempatan ini, ya, taib, kita akan masuk kepada suatu pembahasan yang juga sangat penting, yaitu Babur Ribah, Bab tentang Arribah dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang pengertian jual beli. Ya. Al-bai'u, al-bai' jual beli itu Indal dal hanabilah menurut ulama fuqaha al-hanabila dan ini takrif yang paling bagus wallahu alam bahwasanya al-bai' adalah mubadalah tu walau fi au manfaat bimislihima ala ta'did ghairu riba wala al ya. jadi jual beli itu adalah mubadalah adanya pertukaran apa yang ditukar mal harta yang hadir walau fi dzimmah harta itu dzimmah tanggungan hutang ya. seperti pesanan bisa jadi ya Au manfaah Atau manfaat Ditukar dengan Yang semisal dengan keduanya Dan pertukaran itu Dimaksudkan untuk Perpindahan kepemilikan Sifatnya Selama-lamanya Ini namanya jual beli ya. Kalau tidak selama-lamanya Namanya mungkin ya Pinjam Gairul ya kan? riba dan dengan syarat bukan riba Walal qaruf Atau pinjaman Naam Di sini disebutkan Dalam pengertian jual beli Ghairal riba Selama Mubadalah tadi bukan riba Pertukaran tadi tidak mengandung apa? Riba Sebab kalau Di dalam pertukaran itu Mengandung riba maka secara syariat tidak dikatakan sebagai apa? albai' jual beli. Walaupun manusia menganggapnya sebagai apa? jual beli. Iya. Al ibroh yang menjadi ibroh, ya, menjadi patokan adalah penilaian syariat. Bukan penilaian apa? manusia. Ya. Kalau manusia ya bebas-bebas saja -bebas Sesuai dengan akal mereka menilai Kalau ada seribu akal ya Seribu penilaian Kan demikian Namun yang menjadi ibroh adalah Bagaimana syariat menilai Walaupun itu jual beli Namun terkandung di dalamnya riba Maka syariat tidak memandangnya sebagai jual beli Lakinna huq minar riba Namun itu termasuk apa? riba. Termasuk apa yang biasa terjadi pada zaman dahulu dan mungkin sekarang terjadi yaitu bai'ul inah sebagai contoh saja. Bai'ul inah dikatakan jual beli inah. Bai'ul inah ini sesungguhnya adalah riba. Namun riba yang dipoles dengan apa? jual beli. Adkhala Malan memasukkan barang ke dalam akad ribawi ini sehingga orang melihat seakan-akan apa? Jual beli. Padahal itu riba. Ini bai'ul ainah. Wa suratu dzalik dan bentuknya adalah seperti ini. Sekarang antum perhatikan dulu. Kalau antum datang ke tempat saya mau pinjam duit Pak, saya mau pinjam uang satu juta rupiah. Kemudian saya minjemi antum, boleh? Saya pinjemi antum satu juta rupiah, ya, lima bulan ya. Nanti kembalinya satu juta dua ratus rupiah. Dua ribu maksudnya. Ya, dua juga tidak masalah ya kan. Itu riba tetapnya. 1 juta 200 ribu rupiah. Riba bukan? Riba ya, antum enggak ragu-ragu. Riba, tegas, riba. Pinjam 1 juta kembali 1 juta 200 ribu. Riba. Ya. Tapi ada orang yang berpikir, "Oh, kalau kayak gini riba ini." Kita harus memakai sesuatu agar tidak apa? Riba, berpikir Ah, wah, dah boleh kita riba pak? Sekarang gini saja daripada pusing-pusing, ya kan? Saya punya buku ini. Buku ini mahal ini. Ya. Mahal. Ya. Saya jual saja. Ya. Orang butuh duit dikasih apa? Buku kan? Aneh ya kan? Ya. Tapi almuhim ni, saya kasih kamu buku. Ini buku mahal ini. Ini harganya kamu tahu tidak? Ya? Satu juta dua ratus ribu. Oh iya, nah diterimalah dia membeli buku ini dengan harga berapa? Satu juta dua ratus ribu. Bisa bayar enggak? Ya enggak bisa, wong dia datang mau cari duit kok, ya kan. Jadi dia dapatnya apa? Buku dengan harga satu juta dua ratus ribu rupiah. Ah, sekarang saya beli ya pak ya, nah ya. Daripada susah jual, sekarang saya beli lagi Satu juta rupiah Ini kontan Saya kasih Satu juta rupiah Paham ya Satu juta rupiah saya kasihkan Dia pulang membawa satu juta rupiah Namun dia masih punya hutang berapa Satu juta dua ratus Ribu rupiah Yang dilakukan dengan jual beli Pada akad yang apa Pertama Ya yeah. Bisa difahami. Nah, ini adalah surah, ya bentuk dari bayul ainah dan salah satu tafsir bay adain fi bayah. Ya, dua harga dalam satu jual, jual beli, ya atau dua jual atau dua jual beli dalam satu apa? Ya majlis tadi bay fi bayah dua jual beli dalam satu jual beli. Nah, orang melihat ini adalah jual-beli Oh, jelas jual-beli ada buku di situ Ada perpindahan ya. Namun Secara syariat Ini tidak dikatakan sebagai apa? Jual-beli Nah, fa'innal bay' Sejumlah jual-beli adalah Mubadalatu malin Walau fi dhimma Au manfaatin Ta'id Bimisli hima ala mada ala ta'bid ghairamada ghairar riba wal qard. Baik. Ikhwati rahimanurrahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara jual beli dengan riba, tidak disamakan namanya. Allah bedakan antara keduanya. Jadi riba ya riba, bukan jual beli. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka riba bukan jual beli, jual beli juga bukan apa? riba. Wabillahi taufik. Dan kalau kita ingin mendapatkan pembahasan riba dalam kitab-kitab fikih, antum dapatkan selalu wallahu aalam dalam kitabul buyu'. Dalam kitab jual apa? beli. Loh katanya bukan termasuk jual beli. Tapi kok dalam kitab kitab fikih masuknya dalam pembahasan kitab apa? jual beli. Ya. Karena dalam jual beli itulah kemudian masuk apa? riba. Dan ada perkara-perkara yang dianggap jual beli padahal apa? riba. Ya. Baik. Dan ada barang-barang yang termasuk barang-barang ribawi yang diperjualbelikan. Kalau seorang tidak mengerti fikih jual beli pada barang-barang ribawi, maka dia akan terjatuh kepada apa? riba. Maka memang tempatnya pembahasannya adalah dalam Kitabul Buyu'. Dalam Kitabu Al-Buyu'. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Dan perkara yang sangat menakutkan sesungguhnya riba adalah dosa yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengancam para pelakunya. Di antara ancaman Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memerangi mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Ya ayuhaladinamatan takulAllah wadru ma baqi' min in kuntum mu'minin. Fainlamtafalu fa'znu biharbim min Allah wa Rasulih. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Taala dan segera tinggalkan riba, yang banyak atau yang sedikit. Ya. Yeah. Semuanya tinggalkan Jika kalian memang orang-orang yang beriman coba betapa tegasnya Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat ini diawali dengan panggilan iman Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Kalau kita merasa sebagai orang yang beriman Maka pasanglah telinga-telinga kita Siapkan hati-hati ketika Hati-hati kita ketika dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu dengarkan apa perintah Allah. Allah mengatakan ittaqullaha bertakwalah kalian kepada Allah wadzaru ma baqiya riba dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Besar atau kecil, tinggalkan riba. Ditekankan lagi inkuntum mukminin jika kalian memang beriman. Adapun kalau tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada hari akhir ya monggo bebas. Ya. Faman syaa'a falyu'min waman syaa'a yakfur Siapa yang ingin silakan beriman, siapa yang ingin silakan kufur, tapi tanggung sendiri. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fa'ilam ta'falu. Jika kalian tidak melakukan itu, fa'dhanu bihar bimminallahi wa rasuli. Sungguh, kami menyatakan perang, nyatakanlah perang. Siapa yang memerangi? Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Aneh manusia. Ketika dia diancam perang oleh manusia, takut luar biasa. Jangankan satu peleton pasukan, ya. kabar dua orang garong akan datang ke rumah saja ketakutan, ya kan? Ya. Takut. Ini yang menyatakan perang adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi tidak pernah akan beruntung orang-orang yang mereka sibuk dengan riba. Walaupun sedikit, ya. jangan orang kemudian merasa kagum dengan kemewahan dan kekayaan yang ada pada mereka. Mobil kontak ganti, ya. rumah gedong makrong-makrong, semoga ya. Ya, سبحانallah. Kadang orang merasa kagum. Bahkan mungkin diantara kita pernah berandai-andai, andai kata saya seperti mereka. Nah. Type sebelum seorang mendapatkan hidayah. Walhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah memberikan hidayah. Justru melihat orang seperti itu, kasihan ya, kawan. Ya. Sedih kita melihat. Ya. Betapa bahagianya seorang tukang becak. Ya. Yang mengayuh becaknya. Mengais rizki. 5 ribu, 10 ribu, 15 ribu. Pulang ke rumah dengan 1 kilo beras yang dia bawa. Ya. Dengan garam dapur yang dia telah beli. Dan dengan tempe goreng yang disuguhkan di tengah meja makan. Barokah. Ya. Tapi ketika orang-orang tadi. Yang masih sibuk dengan bunuh ribawiyah. Dengan bang-bang ribawi. Termasuk bang-bang yang menamakan dirinya sebagai bang syariah. Wallahi kita ingatkan dengan perang yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Saya belum tahu ada orang yang sibuk dengan riba berbahagia. Wallahi belum tahu. Belum pernah kita mengetahui. Ya. Selalu saja ada problema. Selalu saja ada kesempitan. Selalu saja ada kegundah gulanaan. Meskipun menampakkan kebahagiaan. Namun sebagian mereka mengaku. Sesungguhnya saya itu sakit ini. Ya. Ya. Walhamdulillah Rabbil Alamin Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan seorang muslim Meninggalkan riba Dan untuk meninggalkan riba ya, Banyak minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tanamkanlah keyakinan Tanamkanlah keyakinan Ketika seorang meninggalkan riba Mesti akan diganti Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sesuatu yang lebih hebat Baik Ada salah seorang murid Al-Sheikh Al-Albani Rahimahullah Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah Ketika itu beliau Iktikaf Di kota Mekah Nah, ya Murid beliau belum tentu harus seorang Alim Banyak murid beliau Termasuk tujar, para pedagang Ini pedagang, murid beliau tapi termasuk dari kalangan apa? Pedagang Wabilahi ya. Taufiq Dia bercerita saya dulu adalah pedagang Yang barang dagangan saya adalah barang dagangan yang haram Haram Yang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali Ketemu saya dengan Syekh Al-Albani taala. Kemudian Syekh Al-Albani mengingatkan tentang haramnya jual beli yang saya lakukan Dan menguatkan saya, mendorong saya untuk meninggalkan jual beli tadi dan karena barang-barang ini memang barang-barang yang tidak bisa dimanfaatkan ya saya musnahkan dengan berbekal sabda rasul salallahu alaihi wasallam man taroka syai'an lillah awadahu allahu khairan min barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah ingat karena Allah ya. Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan saya yakin betul itu Buang ini sabdanya Rasul, kok ini janjinya Allah SWT Masa saya tidak percaya Maka saya buang semua itu Bakar barang-barang tadi Karena diantara barang itu ada yang memang tidak bisa dimanfaatkan Iya, Misalnya homer, mau untuk apa coba? Jualan homer ya. Mau dijual biar jadi duit Tidak ya boleh, haram lagi jual homer ya, Sudah kadung dia, kulakan homer ya. Jangan dijual lagi Buang, resiko Sebagaimana dulu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu ketika turun ayat ya, diharamkannya khamr, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Menumpahkan khamr-khamr itu. Ya. sampai jalan-jalan Madinah itu mengalir apa? Khamr. Ya. Tidak kemudian dijual kepada orang-orang kafir yang masih minum khamr lah. Tidak. Sebagaimana juga orang ini dia berkata Sampailah saya kepada titik saya menjadi orang yang fakir, Susah makan Betul-betul saya merasakan susah makan Padahal anak-anak saya lagi Lagi senang makan dan seterusnya nah. Tapi saya tetap ingat Janji Allah subhanahu wa ta'ala tersebut ya. Kemudian saya berusaha untuk merubah jalan saya Saya jualan baju muslim ya, Juba ya, Baju burda dan seterusnya Taib Walhamdulillah Rabbil Alamin Dalam waktu yang tidak lama Saya kembali menguasai pasar ya. Taib Di Jordan dan yang Semisalnya Dan saya walhamdulillah menjadi orang Kaya raya Sekarang saya bisa ikhtikaf lagi dengan anak-anak saya Saya bawa itu anak-anak saya ya. Taib Namun memang demikianlah Keyakinan seorang muslim Dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala Taib Kalau orang bekerja di bank Baru awal ya Sebenarnya masih mudah untuk keluar Tapi kalau gajinya sudah tambah banyak ya kan? Tanggungan sudah tambah apa? Banyak Taib Luar biasa ikhwan. ya kawan Taib Dan termasuk diantara tanda-tanda hari kiamat adalah Apa yang sekarang terjadi Banyak manusia tidak mempedulikan lagi Bainal halali wal haram Diantara yang halal dan yang haram tidak bisa dan tidak mempedulikan lagi antara riba dan bukan riba dan sungguh riba itu telah menyebar kemana-mana sampai pertemuan-pertemuan yang kecil sifatnya ya di sekitar kita ya perkumpulan-perkumpulan ya sepuluh orang dua puluh orang ada saja amaliyah ribawiyah ya atau tidak ya. simpan pinjam ya. walaupun sukarela Ya, walaupun suka rela, ini riba tetap ya. Ya. Pinjam 10 ribu Nanti kembali apa? Ya. 10-11 ribu, serelanya Tambahannya, ya ini riba Hatta walaupun rela ya. Riba ini nah, ya. Taib Wabilahi taufiq nah. Ini menunjukkan bahawa saya memang Yang tasir menyebar riba ini kemana-mana ya. Wabilahi taufiq seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Yaati alan zamanun layubali almaru ma akhodaminhu amin alhalal amin alharom akan datang suatu masa di mana seorang tidak lagi mempedulikan dari mana dia mengambil hartanya. Apakah dari perkara yang halal atau dari perkara yang haram? Akhrajahul Bukhariu rahimahullahu Taala riwayatun la Imam Al Bukhari rahimahullah sehingga yang wajib atas kita semuanya adalah memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari ar-riba ya, dan memperingatkan mereka dari uqubah dari balasan yang sangat mengerikan Rasul pernah melihat ya, di dalam neraka ada seorang yang sedang berenang di sungai darah berenang tersiksa luar biasa darah yang bercampur dengan perasan ahli nar ya, dan seterusnya berenang Berenang ingin ke tepian, ingin selamat dari siksa yang demikian berat. Sungai darah yang demikian busuk. Ya, begitu hampir sampai di pinggir sungai, di pinggir sungai ada seorang yang membawa batu, yang batu itu dilemparkan masuk dalam mulutnya atau mengenai kepalanya sehingga dia kembali lagi ke tengah sungai. Demikian terus berbolak balik sampai kemudian Jibril dan Mikail berkata kepada Rasul, karena keduanya yang membawa Rasul S.A.W. Sesungguhnya dia adalah akhir riba, orang yang memakan apa. Riba Hadis ini, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah Dalam hadis yang panjang Dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu yeah. Taib, Sehingga pada majlis ini Ikhwan Kita sedikit mengenal tentang riba Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Al-fikhu fid din Riba yeah, Itu ada Dua macam Ya yeah secara global dan ada tiga secara rinci. Ya. Type yang pertama adalah riba al qarob, riba al qarob, qarob yaitu pinjaman, riba yang muncul pada pinjaman, riba al qarob. Nanti kita bahas satu per satu. Kemudian jenis yang kedua adalah riba al-bayah Riba yang terjadi pada apa? Jual-beli Dan riba yang terjadi pada jual-beli ini ada dua jenis Yaitu riba al-fadl Dan riba al-nasiyah Riba al-fadl Dan riba al-nasiyah Saya ulangi ya kawan Jadi riba ya, Secara global ada berapa? Dua yang pertama riba al qard, riba al qard, yaitu riba yang terjadi pada apa pinjam, ya, pinjaman. Taib ashani yang kedua adalah riba yang terjadi pada apa jual beli. Dan riba yang terjadi pada jual beli ini ada berapa macam? Dua macam, riba al fadl riba al faldl dan riba an nasiah riba an nasiah Taib Nah, kita rinci dan kita jelaskan satu persatu dari jenis riba tersebut. Baik. Yang pertama adalah riba al-qard. Pengertiannya mudah ikhwan, ya. Fahwa al-qardu bi fa'idah. Ini pengertian riba al-qard riba dalam pinjaman adalah al-qardhu pinjaman bi fa'idah yang mendatangkan apa? faedah, bunga. Ini bukan jual beli kan? Bukan jual beli, tapi pinjaman. Ya. Al-qardhu bi Seperti seorang meminjamkan 100 dirham. Eh, saya pinjami 100 dirham. Baik, selama Satu bulan. Kemudian kamu mengembalikannya 110 apa? Dirham. Ada faedah berapa? 10 dirham nah Meminjamkan 1 juta rupiah Kemudian kembali ya Dengan faedah, dengan tambahan ya, Entah 2,5% Dari pinjaman Entah 3% Dari pinjaman Taib Dan ini banyak dilakukan Pada lembaga-lembaga apa? ya Keuangan Termasuk lembaga keuangan Yang menyatakan dirinya sebagai Lembaga keuangan apa? Syariah Ya Wabilahi Taufiq ya. Ma'asyur al-Ikhwah Rahimani Rahimakumullah ya. Atau Faedahnya dalam bentuk yang lain ya. Faedahnya dalam bentuk yang lain Seperti misalnya Yang sering terjadi saat ini Ya Pada awalnya pinjaman seperti ini boleh, yaitu pinjaman dengan adanya rohen, dengan adanya apa? rohen, yakni jaminan gadeh, sesuatu yang digadehkan ya. boleh secara asal, pada asalnya boleh menggadehkan barang, sebagai jaminan atas pinjaman yang diambil boleh tapi ingat apa fungsi dari rohen, dari apa? Gade itu, fungsi dari gade adalah fungsinya adalah untuk menjamin bahwasanya uang itu Uang betul akan diapa kembalikan dan kalau pada sampai pada saat titik ajal titik tempo kok tetap tidak bisa membayar ah itu baru datang fungsi apa ya, barang apa jaminan ini entah dijual ya taib atau bagaimana ya ini dijual kemudian digunakan untuk apa namanya lunasi hutan jadi fungsi dari gada'i adalah untuk jaminan bahwasanya uang yang dipinjamkan itu betul-betul akan di apa? kembalikan ya. dan diantara hikmah adanya gada'i adalah dorongan kaum muslimin untuk mudah memberikan pinjaman kepada apa? saudaranya, karena dalam hadis yang sohih, orang yang meminjamkan saudaranya itu seperti bersodakoh separohnya akbar. Tidak usah riba-riban Sudah dikasih 50% Kalau ya. Allah subhanahu wa ta'ala Antum minjemi seorang 1 juta Seperti Antum memberikan dia berapa? 500 ribu ya. 500 ribu ini mau dihancurkan dengan Minta 10 ribu rupiah ya. Subhanallah Betapa bodohnya manusia ya. Kalau sudah riba sudah Tidak mungkin dapat ini, ini Dosa dia, dosa besar Ya. Nah, sehingga memang diantara faedah dari Rohan adalah apa? Memunculkan kepercayaan orang yang dipinjemi sehingga dia mudah untuk apa? Ya, meminjamkan. Ini bentuk keindahan syariat Islam. Ya. Namun Islam, ya, betul-betul sebuah agama yang sangat indah. Ya. Membolehkan adanya Rohan, namun tidak membolehkan adanya zulm, kezoliman. Nah, rohin ini bisa mengantarkan seorang kepada riba kalau dia tidak berhati-hati dan tidak mengerti ahkam syariat. Tapi saya berikan contoh. Ya. Si A minjemi saya duit dengan syarat saya apa? menggadekan. Lah bahas. Nah. Pak, saya penjemi Anda uang 15 juta. Saya lagi butuh uang 15 juta. Taib. Untuk beli kendaraan atau untuk apa? Taib jelas aku saya pinjam 15 juta. Cuman dia ingin agar aman ini uang 15 juta, dia minta apa namanya? Jaminan. Taib kebetulan saya punya sepetak tanah sawah, itu saya jaminkan. Ya, saya jaminkan. Ya tentunya pembahasannya pada pembahasan apa? E, rohan ya, bagaimana aturannya dan seterusnya. Yang jelas ini tanah telah saya apa? Gadekan. Tapi ingat fungsinya apa Fungsinya adalah untuk Menjamin ini uang 15 juta ini Faham ya, ya. Tapi sehingga fungsinya nanti Nanti fungsinya ya. Namun sekarang yang terjadi Tidak seperti itu ya. Meminjamkan 15 juta Kemudian tanah ini digadehkan Digarap sama siapa ya. Sama orang yang meminjamkan itu ya. Sampai kapan Yang garapnya sampai utangnya lunas ya, itu yang terjadi ya, pokoknya utangnya lunas saya kembalikan, ya, setahun dua tahun tidak lunas lunas, nah, namanya orang rezeki kan, ya kan, ya, bayangan saya lima bulan selesai, ternyata sampai lima tahun tidak selesai, ya, Subhanallah, tanah saya ini digarap oleh dia selama lima tahun, telah menghasilkan setiap tahunnya sepuluh juta, dapat berapa dia, lima puluh juta plus 15 juta yang saya pegang ini Harus dikembalikan Lebih parah lagi pada sebagian daerah Kalau sudah jangka waktu tertentu Tanah itu menjadi hak milik siapa? Nah, orang yang meminjamkan Ada yang seperti itu? Ya Hak tahual wakil Inilah yang terjadi ya. min nah. ya. Kedoliman luar biasa Kedoliman luar biasa riba luar biasa, ini juga dikatakan sebagai apa? riba walaupun ketika mengembalikan ya 15 juta ya kan, oh tidak ada riba di disini tidak nah, ada riba, orang saya minumkan 15 juta, kembali 15 juta tapi ingat, saya kejuta kayak sing ya, kokpek dari apa namanya ya, dari ngolah sawah itu nah, ya. coba kalau sawah itu tetap saya kerjakan ya. cepat saya bisa mengembalikan apa? 15 juta tadi jangan khawatir orang yang memberikan pinjaman itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya 50% ya. subhanallah ya nah stri ini antum banyak minjemin duit ya, nah, ya. wah nyem duit nah, nah. Ya. langsung pada daftar ya kan wah udah daftar ya baik nah 50% Wa iya taufiq ya. Kalau orang berpikir pahala di akhirat Subhanahu wa taala. Ada orang mendepositokan duit ke bank. Ini juga masuknya riba apa? Qard atau riba? Jual beli ini deposito. Qard. Ya kan? Ya. Kalau bank yang meminjamkan berarti yang meminjamkan. Sekarang yang meminjamkan adalah nasabah. Deposito. Nah, dulu kayaknya gagah sekali ya orang punya deposito ya. Gagah, Ya. ya gagah sekali kayaknya, kasian melihat orang punya deposito, pamer hehe deposito saya kejuta nang BNI, saya kejuta BCA ya kan, saya kejuta di Bank Tengul Bank Tenggul tau nah. kayaknya mereka tidak membuka apa namanya, ya deposito. Nah. Ya, tapi mungkin suatu saat perkembangan mereka membuka apa deposito, tau Bank Tengul ya, ya. Bank Toyo, Royong. Oh ganti-ganti namanya ada bank tenggul ada bank harian macam-macam lah ya toib itu juga ribal kor ini nasabah yang meminjamkan pinjamkan saya juta kepada bank ya toib ini kalau ada yang di bank panas dengarkan saja nanti Insyaallah mudah-mudahan langsung ya, ya kan InsyaAllah biarkan panas nah ya memang itulah fungsi daripada apa amar maruh nae mungkar ya kan ya. kalau adem-adem terus repot kan demikian nah. harus dipanasi nah ya baik islam itu agama yang rahmah sampai digambarkan dalam hadis ada orang yang dirantai dengan tali oh, kok ditali rantai dengan rantai ya kan dirantai dengan rantai ternyata ditarik kemana? mana surga sepertinya melangsani dalam perang Ya, karena dia orang kafir, diperangi, kemudian jadi budak, tawanan, ditarik dengan rantai. Ditarik kemana sih semuanya? Kemudian tadi itu dia masuk Islam. Subhanallah. Rohmah agama Islam. Ya. Wabilahi Taufiq. Ya. Ayat-ayat yang seperti ini, yang sangat keras. Ya. Riba ini termasuk dosa yang ancaman-ancamannya itu luar biasa keras. Dalam Al-Quran dan Hadis Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya dan memang sangat-sangat banyak. Ya. Ini semuanya riba al-qard. Ya. deposito atau apa sebetulnya. Ya. Jangan bangga orang punya deposito. Ya. Tapi banggalah orang yang meminjamkan kepada saudaranya 50%. Ya. Kontan diberi Allah Subhanahu wa taala, barokah yang Allah berikan kepadanya. Ya. Tapi jangan kemudian yang dipinjami juga ngulur-ulur ini juga sifat yang jelek pada sebagian orang. Ya senang pinjam, tidak senang apa? Kembalikan, hati-hati bahaya ini. Ya, ya. ya. sampai Rasul SAW tidak mau nyolati salah seorang yang masih punya apa hutang. Pernah suatu saat sudah disiapkan jenazah, sudah diselenggarakan. Sudah Rasul mau sholat, kemudian Rasul tahu dia punya apa hutang. Maka Rasul mengatakan sholatilah saudaramu ini. Rasul meninggalkan Subhanallah. Ya Sampai salah seorang sahabat ya Mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah hutangnya saya tanggung ya. Hutangnya saya tanggung ya. Karena ingin kebaikan bagi saudaranya Rasul menyolati ya. Maka Rasul menyolati ya Karena sudah ditanggung apa hutangnya Itu pun besoknya ditanya lagi oleh Rasul Kamu sudah bayar hutang belum? Ya. Saudaramu ini ya. Ditanya oleh Rasul so -so -so. ya. Babila itu Ma'asyur muslimin rahimani rahimakumullah nah. Ini riba apa? Al-Qarab ya. Ada pun Yang kedua Adalah riba al-bay' Riba al-bay' Nama Riba al-bay' Adalah riba yang terjadi pada jual-beli yang objek jual belinya adalah apa? Barang-barang ribawi. Ya, Saya ulangi. Riba jual beli, ribal bayar adalah riba yang terjadi pada jual beli yang objeknya adalah apa? Barang-barang ribawiyah. Barang-barang ribawiyah. Apa itu barang-barang ribawi ya? Barang-barang ribawi adalah barang-barang yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya secara nas Ini adalah barang-barang ribawi ya, Jadi harus ngerti mana barang-barang ribawi Yang kita harus berhati-hati dalam apa jual beli Karena kalau tidak ngerti aturan pada jual beli barang-barang ribawi ini dikhawatirkan akan terjatuh kepada ribal fadl atau riba madha an-nasi'ah bisa terjatuh kepada ribal fadl atau riba mana? An-nasiah. Nah, dan dari sini kita mulai e, menata apa namanya pemahaman kita satu persatu. Nah, kita awali dulu dengan mengenal barang-barang apa ribawi. Mana yang termasuk barang-barang ribawi? barang-barang ribawi, ya, yang disebutkan secara nas itu ada enam. Barang-barang ribawi yang disebutkan secara nas itu ada enam. Ada enam. Yang pertama al-dahat, emas. Yang kedua al-filboh. Perak Yang ketiga Albur ya. Tepung bur Ini gantum Dan yang ketiga Asya'ir as Yang keempat Asya'ir Asya'ir juga ya Sejenis apa Gantum ya. Cuman eh, Ada perbedaan Sisi ya, Bentuk Warna juga. Ya Kemudian yang kelima At-tamru At-tamru yani Yang ke enam adalah Al-milh Garam yeah. Ini enam Barang-barang apa? Ribawi Al-dha'at mas Wal-fiddah Wal-bur Wal-syair tamru wal -milh. Ada berapa? Enam. Hafal tidak ini? Hafal Insyaallah ya enam. Ya. Taim. Enam. Di Indonesia yang ada mana ini? Garam saja. Emas ada, iya. Jangan ngilang-ilangi ya gan. Iya. Perak juga ada. Oh berarti perlu kita belajar ini. Iya. Emas ada, perak ada, garam ada. Korma. Ada ya, ada ya, betul ya. Nanti pernah lihat? Oh, di berita. Oh, kita buka bersama itu pakai korma itu, ya kan? Berarti kan ada, ya kan? Ada korma itu, ya kan? Berarti ada jual beli korma, ya, ada jual beli korma, kan begini ya? ya. Taib, ini 6 ini adalah barang-barang ribawi, ya, yang telah dinaskan. Nas di dalam apa? Hadis. Ya. Apabila itu, sebenarnya setelah itu kita perlu mengenal ada barang-barang ribawi yang lain yang dikiaskan kepada enam ini. Ya. Tapi kita akhirkan ini, nah. agar kita lebih memahami dulu ini, nah. bagaimana cara penjualan ini. Kita akhirkan ini. Nah. Ya. Jadi eh, para ulama ada yang berpendapat bahwasannya barang ribawi hanya 6 tok sudah, 6 ini sudah, tidak ada yang lain berarti nanti beras tidak masuk kemudian juga jagung tidak masuk enggak. Ya. tapi jumhur ulama ya berpendapat bahwasanya bukan hanya 6 saja ini tapi juga dikiaskan kepada 6 ini barang-barang yang lain dan ini akan kita bahas insyaallah ta'ala nanti kalau ada kesempatan yang jelas kita memahami dulu ini ya, Taib Memahami dulu ini bagaimana Aturan syariat Di dalam Jual beli apa Enam barang ini Taib Yang pertama tadi ya. Mengenal Enam barang ribawiyah Yang kedua Aturan Jual beli Barang ribawi ini Aturan jual beli Barang ribawi ini ya. Ya. Taib Aturannya adalah hadis yang diriwayatkan Oleh imam muslim rahimahullah dan yang lain Ya, Saya bacakan hadisnya ya. Antum tulis tidak apa-apa nanti ya nah, Terjemahannya ya. Karena ini harus difahami betul Nah jangan sampai keluar dari majelis nanti kacau ya kan nah. betul ada yang kacau ya kan nah. ya yeah. kalau tidak paham nah ya yeah. sampai tidak berani utang beras ada subhanallah nampi tidak yeah. berani utang beras tidak berani utang beras kenapa riba itu namp modal tidak tuh salah paham lagi ini kan repot ya kan ya yeah. nah. nah apalagi yang ngantuk namp nah. saya lagi bilang kayak gitu dengarnya pas tidak boleh apa utang apa beras uh subhanallah pernah masih punya utang beras ini banyak kan. Nanti kan nanti ikannya. Baik. Aturan jual beli adalah pada Hadis riwayat Muslim. Nah, saya bacakan dulu, saya terjemahkan, setelah itu antum nanti tulis, ya. Dari Ubadah bin Samit An Ubadah bin Samitin radhiyallahu taala anhu annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-zahabu biz-zahab, wal fidhdhatu bil fidhdhah, wal burru bil burri." والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلان بمثلين سواء بسواين يدان بيادن فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدان بيادن رسول sallallahu alaihi wasallam mengatakan az-zahab kalau emas ditukar dengan emas ini berarti jual beli mubadalahul mal bimal ya kan ya yeah. Jika emas ditukar dengan emas, jika orang memberi emas dengan emas. Wal dhah dan membeli perak dengan apa? perak. Wal burr atau membeli bur dengan bur Was syairu atau membeli syair dengan syair. Wat tamru atau menjual tamr dengan tamr. Ya, sebagai alat tukarnya ya, balang itu juga. Tamr ditukar dengan apa? tamr. Wal milhu bil milh atau garam dengan garam. Itu aturannya adalah mislan bi mislin, sawaan bi sawain, harus semisal, harus sama. Ya. Kalau emas 10 gram harus dengan emas 10 apa? gram. Ini mislan bi mislin, sawaan bi sawain. Ya. Baik, bura 1 liter ya, dengan bur 1 apa? liter. Ya. Baik. Satu liter korma juga dengan satu liter apa? Korma. Fahmi Kwan ya. Ini makna mislan bi mislin sawaan bi sawain. Kemudian yadan bi yadin. Tangan dengan tangan. Yani kontan harus di mana? Di majlis akad Ini emas 10 gram. Kamu sini kasih 10 gram. Sudah. Fahmi Kwan. Ya? Fa'idah talafadhil asnaf jika jenis-jenis ini berbeda tamr dijual dengan apa bur ya. atau zahab dengan firdhoh ini beda berarti ya fa'bi'u kayfasytum silakan kalian jual sebebas kalian walaupun tidak sama abah ukurannya yang penting yadan biyadin kontan ya nah ini butuh misal dan ini butuh apa namanya perhatian. Nah. nah kita akhirkan saja ikhwan ya. Baik. Antum tulis dulu ya. Nah, masih ada waktu 5 menit bisa. Baik. Antum tulis terjemahan hadis ini. Ya. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala rasul berkata. Al-zahabiz zahab emas. Dengan emas maksudnya emas dengan emas adalah ketika emas ditukar dengan apa? emas emas dengan emas atau perak dengan perak atau bur dengan bur saya bahasakan seperti itu saja, atau bur dengan bur ini gantum dengan gantum atau syair dengan syair atau korma dengan korma atau garam dengan garam ya. garam ditukar dengan garam ya. babila itu ya. syaratnya tentu saja syaratnya gitu aja kita terjemahkan dengan terjemahan yang bisa anda pahami syaratnya ya. Ya. keduanya harus sama sepadan mislan bi mislin sawaan bi sawain sama ya, Baik dalam Berat Atau dalam takaran ya, Baik dalam berat Atau dalam takaran Berat itu pada emas dan perak Takaran pada apa ya. e, Buru ini Sama berat Dan takaran Dan harus Kontan Tangan dengan apa? Tangan. Harus kontan. Tangan dengan tangan. Titik. Sampai sini paham ya? Sudah ditulis. Adapun jika jenis-jenisnya berbeda, jika jenis yang ditukar itu berbeda, Adapun jika jenis yang ditukar itu berbeda, misalnya atau dalam kurung apa misalnya emas dengan apa perak misalnya emas dengan perak maka jualah sekehendak kalian jualah sekehendak kalian walaupun berbeda apa ya timbangan jualah sekehendak kalian jika ya Jual belinya kontan. Jika jual belinya apa? Kontan. Taib. Mafum insyaallah ya. Bisa dipahami Ya. Taib. Wa bi ta Sehingga yang namanya emas, kalau ditukar dengan emas, apa ada orang jual emas dengan emas? Ada. Itu, tujuh toko emas itu. Ya. Emas kalau sudah lama itu dianggap rongsok, ya kan? Ya, biasanya gitu kan. Ya, sudah betil sedikit. Padahal ditimbang yang masih 10 gram. Cuman gara-gara kan -gara bengkok sedikit. Wah, rongsak Ya kan? Fis ini kamu saya kasih 9 gram gres. Ya. Jadi langsung ditukar. Ya, 10 gram dapat berapa? 9 gram atau 9,5. Ya, 9 gram 500 mili Ya. riba bukan? Riba yang seperti ini. Ya. Mungkin antum bingung, aduh gimana ya? Saya butuh duit, nah, gampang. Ya, kalau antum butuh duit, jual kan dapat duit. Kalau butuh model yang baru, jual dapat uang sudah. Beli lagi yang baru, baru milih. Nam. Sudah dapat uang, baru milih. Ya. ya, sehingga tidak ada pertukaran emas dengan apa? Emas. Ada jalan keluar. Ya. Ribet teman, jangan ribet-ribetan. Ini urusannya apa? Ya. Syariat, ya kan? Ya. ya, urusan syariat nggak boleh. Kita main-main di sini, ya kan? Ya. Dan bakul emas itu termasuk bakul yang paling mumet. Ya, sangat disangka kita pernah ngobrol dengan bos emas juga pusing sekali ternyata. Ya, ya dia urusan dengan apa namanya? Dengan tuannya, cukongnya itu. aduh kasihan juga saya pikir, ya kan? ternyata muamalahnya itu sudah nah. Ya. Berat sekali, pusing luar biasa. Nah, sekali lagi. Nah, ya. Jangan bangga dan jangan kagum dengan orang yang punya apa tadi? deposito. Ya. Atau orang yang punya ya kan? Ya. Jual beli emas kalau dia enggak ngerti hukum syariat kasihan. Ya. Atau yang saya contohkan kemarin ya. Ya, tidak kontan dalam membeli apa? Emas. Syaratnya ini tadi. Ya dan biatin karena uang yang kita bayarkan itu hakikatnya adalah perak karena perak itu kan ya nilai tukar ya, uang yang kita pakai apakah itu rupiah atau dolar atau rupе atau yen atau real atau dinar itu sebenarnya hakikatnya adalah perak ketika kita membeli apa emas jadi ada pertukaran antara emas dengan apa perak di sini syaratnya apa disebutkan fabi'u kaifasyitum jualah sekehendak kalian tapi syaratnya apa ya yadan biyadinn qontan ini uang 100 real sini saya beri emas 1 gram tapi kalau Tidak kayak gitu ah disimpan dulu di sini apa ya, ya kamu sudah punya 10 gram ini lihat sudah saya gantungkan nih punya bapak fulan ya nanti setiap bulan bayar ya kan ya. bayar sesuai dengan harga apa namanya bulan tersebut, setiap bulan nyicil, nyicil, nyicil, ini apa ikhwan, riba ya. taib itu, itu ikhwan, beberapa mukaddimah yang bisa kita sebutkan terkait dengan barang-barang ribawi dan sedikit tentang bagaimana jual-beli barang ribawi tersebut naqtafi bihadul qadri, wa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ajmain walhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh